Selamat pagi. Selamat pagi Pak Peter s i l a k a n komentar Anda Ya、eh, Menurut saya bukan lagi dikembar-kembarukan Masalah pemerintah pusat dan daerah Tapi begini Bu Sekarang ini adalah kepentingan politik Dan kepentingan golongannya masing-masing Siapa pemerintah daerah itu adalah dari partai politik Jadi kalau partai politik berkuasa, ada investor masuk tidak sesuai dengan background politik, itu bertentangan akan ditolak. Menta-ma, bukan masalah cagar、uh, alam untuk k、uh, e p e l e b a r a n ikon hidup, itu sekedar alasan omong kosong. Itu hanya politik. Terima kasih b u Terima kasih Pak Vital. Buani selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Silakan Bu Ari. Ya,、uh, kalau menurut saya、uh, kebijakan itu harus kita hormati Karena dalam hal ini mungkin daerah mempunyai、uh, p e r t i m b a n g a n lain dalam segi religius dan kepentingan alamnya Jadi mereka lebih paham tentang alamnya, seperti itu Investasi mungkin bisa diarahkan ke, ke tempat lain yang lebih profit dan komersil a Terima kasih Terima kasih Ibu Ari Bu Ari silahkan Ya itu benar Bu, kalau memang、uh, perlu dilindungi ya dilindungi Jadi jangan cuma melulu untuk kepentingan komersial Dan juga kalau kasih izin itu kan ya minimal dapat, dapat itulah Jadi maksud saya lebih baik、uh, yang benar ya itu Kalau memang untuk c、uh, a g a r alam ya itu harus dilindungi Itu aja Bu Baik terima kasih Bu Ati p a d i s a m a s i a n g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 agak kurangnya、nah, seperti Jakarta, Jakarta semua izin dikasih ya, jadinya semua rawut kayak gini. Saya mendukung itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Pada ofon berikutnya, Pak Usman selamat siang. Selamat siang Bu. Silakan. Eh, kubutuh Bali saya acing jempol, emang kalau pendiriannya begitu ya. Tapi kalau emang sikutannya kurang kencang, gitu gitu aja gitu. 私たちは、私たちは、私たちのボールを見つけることができます。どうも、お願いします。お願いします。お願いします。お願いし r す。お願いします。 Kalau pas FM dalam memberikan s a t u komentar dalam prolognya lebih b e r i m b a n g jangan. Ini kan kalau Allah menyudutkan gubernur Bali, dalam hal ini、uh, kepentingan bisnis dan e k o s i s t n a t i tidak di atas segala-galanya, Bu. Ya, t o ini komentar saya terhadap komentar dari Prof, dari pas FM, jadi s e k a r a n g n y a lebih b e r i m b a n g untuk i d u n y a Yang mau d i k o m e n d i r i k a n adalah perselisihan antara menteri. dan Kepala Daerah di atas、eh, di Bali tersebut untuk itu、eh, saya mendukung dengan、eh, keputusan dari Gubernur Bali bahwa investasi tidak di atas segala jalannya jadi kepentingan sosio ekonomi s e g a l s o s i o l dan budaya itu harus juga diperhatikan baik, terima kasih b a r Ustri p e n e m p u a n berikut Pak Rubio, selamat siang siap s i l a k a n komentar ya Pak i n i saya、uh, sedikit memprotes dengan apa yang disampaikan sebagai pengantar oleh FN Jadi sebaiknya memang、uh, supaya ada keadilan gitu Jadi opini masyarakat jangan dikirim untuk, me, untuk mengatakan bahwa k e n a w a n y a ketentangan antara pusat dan daerah itu Dianggap sebagai、uh, seba, uh, sesuatu yang tidak baik gitu Jadi, sebaiknya supaya berimbang. Kemudian, saya juga yang kedua sangat mendukung Gubernur Bali. Kemudian, kalau seluruh pemerintah daerah itu, sebabnya seperti Gubernur Bali, saya kira akan ada apa namanya, pelestarian lingkungan gitu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak.